Yang satu ini arti cantiknya Indonesia ada Nella, Risma, Sternada, Didistar, Tiki Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro.